السلام عليكم الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين وادخلنا في زمره عباده المتقين لا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صادق الوعود الأمين. اللهم صلِّ وسلِّم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال سبحانه وتعالى ووأسلق القائلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhwaikum Wattakullaha la'allakum tulhamun Sungguh Orang-orang mukmin itu bersaudara Karena itu Berdamailah Dengan sesama saudara Damaikanlah Sesama saudara Bertakwalah kalian kepada Allah Agar kalian dirahmatinya Al-Hujurat ayat 10 Hadirin Hadirat Jamaah Jum'ah Rahimahkumullah Mengawali khutbah ini Mari Kita bulatkan tekad, Kuatkan niat Untuk memperkokoh iman kita Meningkatkan ketakwaan kita, mempererat persaudaraan kita. Sekali lagi, mempererat persaudaraan kita. Sesama muslim adalah saudara, bahkan ibarat satu bangunan, ibarat satu tubuh. Apapun alirannya, apapun golongannya, apapun organisasinya, bahkan apapun partainya. Mari kita sadarkan diri kita dan menyadari Bahwa sudah amat sangat lama Orang-orang yang tidak suka pada Islam Orang-orang yang tidak ingin Islam kuat Penjajah negeri ini Mengadu domba Umat Islam Memecah belah umat Islam Dan kita mau diadu dan mau dipecah Dengan sedikit intrik sudah berik sedikit masalah sudah pecah kaum muslimin rohmatan mari kita sadari bahwa Islam didakwahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan banyak tawaran dan pilihan dalam praktek ibadah apalagi muamalah Harus kita sadari Bahwa semua yang kita lakukan Yang penjenengan lakukan Amal ibadah apapun Itu ada dalilnya Ada dasarnya Punya guru Dan berhak merasa benar Dan memang benar Ribuan masalah Semuanya ada dalilnya, semuanya ada dasarnya, semuanya punya guru dan semuanya benar tidak usah mempersoalkan amalia pihak yang berbeda dengan kita apalagi menyalahkan, menganggap sesat membidahkan, mensyirikan stop, tidak lagi ndak ada gunanya hanya membangkitkan intrik permusuhan saja Orang yang dicap sesat juga tidak berhenti kok. Tidak mau mendengar orang yang macam gini kok malah. Malah anti. Jadi tidak ada pahit. Bahkan yang ngecap-ngecap itu malah potensial berdosa. Karena menyakiti sesama saudara. Yang disakiti belum tentu salah kok. Sekali lagi kita berkeyakinan bahwa amalia umat Islam ini benar semuanya. Secara prinsip ada dalilnya, ada gurunya kok Ini harus kita ulang-ulang Dan saya tidak bosan mengulang-ulang Walaupun penjalanan mungkin sampai bosan mendengarkannya Tapi saya akan terus gelurakan Gelura ukhwah persaudaraan Sesama kaum muslimin Ukhwah islaminya Bahwa nanti ada ukhwah watonya, ukhwah basyarah Yes Yes Tidak usah diimbau itu biasanya sudah jalan Tapi ukhwa oh, islamia ini loh Sering angel itu ini Sudah berulang kali diceramakan Masih saja Mari Mulai hari ini benar-benar kita tanamkan Dalam sanobari kita bahwa Semua kita ini adalah bersaudara Walaupun mungkin dalam amaliyah Furu'iyah berbeda-beda Ya ibarat sekarang Penjinan pakai koplok yang warnanya juga berbeda Baju yang juga berbeda Celana atau sarung yang juga berbeda kok. Kau muslimin rahmatullahi Inilah yang menyebabkan kita lemah. Yang menjadikan umat Islam lemah. 70 tahun lebih bangsa ini merdeka. Dan mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Tapi mayoritas lemah ekonominya. Peran kemasyarakatannya. Bahkan makin lemah haibahnya. Wibawanya. Mengapa? Karena tidak semuanya menyadari bahwa kita ini bersaudara. Banyak saudara kita yang sama muslim ini justru lebih akrab, lebih dekat, lebih damai, lebih senang dengan yang lain, oke tidak ada masalah bahkan memang haruslah, kita rukun dengan non muslim itu harus tapi jangan lupakan saudara sendiri sungguh ngeri miris, sedih sakit ketika kita tahu ada proyek-proyek besar justru dipatroli bangsa yang punya negara ini tidak boleh mendekat dan yang matroli saudara sendiri juga bahkan di Sulawesi di Kalimantan ada seperti itu ada ya tentu bukan tugasnya khotib lah untuk membuka tugasnya negara pemerintah kenapa ini terjadi kenapa orang luar berkuasa di negeri ini sekali lagi bukan tugasnya khotib bukan tugasnya mau balik untuk menunjukkan itu ada berita itu silahkan dilacak kalau salah umumkan salah dan saya siap ngaku salah tapi kalau benar jangan ditutup-tutupi Alhamdulillah sudah ada yang membuka sedikit mengapa? ada banyak masalah salah satunya banyak pekerja asing bukan banyak ribuan Kalau mereka benar ya oke enggak ada masalah kok. Orang asing kerja di sini enggak ada masalah asal, -asal halal. Tapi kenapa lalu kita tidak boleh dekat? Kaum musliminurhamakumullah ini harus menjadi kesadaran kebangsaan kita, harga diri bangsa ini. Jangan kita jual terus. perusahaan-perusahaan besar milik siapa bank-bank besar punya siapa pabrik-pabrik dikuasai siapa toko-toko besar yang disebut mal atau apapun namanya siapa yang punya tidak kita salahkan mereka Ya, ini perjalanan sejarah yang kalau harus salah mesti yang punya kuasa ngatur negeri ini, tapi tidak usahlah kita salahkan. Mau nyalahkan siapa? Tapi yang pasti burue centenge, kacunge umat Islam. Tersinggung saya ketika masuk suatu tidak satupun yang bercilbab pada saya tanya muslimah Kenapa saya tanya karena dilarang oleh yang punya sungguh terlalu sungguh keblablasan kelewatan punya usaha di negeri ini yang mayoritas muslim buruh buruhnya juga muslim tapi diopptasi Sekedar mengamalkan ajaran agama Berpakaian aja Dilarang Ya karena mereka butuh ya Mau saja akhirnya Dan ini juga gitu Yang patroli kemarin juga Karena butuh kerjaan Dan dibayar mahal Kamuslimin rahmatullah Ini penting Saya ungkapkan Bukan untuk membangkitkan amarah da, Jangan marah Jangan ngamuk Jangan demuk Untuk membanggikan kesadaran. Sadarlah bahwa kita dalam posisi seperti ini. Sadarlah. Kenapa bisa seperti ini? Karena kita tidak kompak, tidak rukun. Janganlah kita terus-terus menjadi umat kuli. Jangan. Ya kalau sementara terpaksa bekerja di tempat tertentu, ya apa boleh buat memang nggak ada tempat kerja. Tapi... Fanatisme, heroisme, patriotisme harus tetap sebagai bangsa Indonesia, umat Islam. Penyelidikan harus punya rasa itu. Sungguh sangat mengecewakan kalau ada orang yang punya kuasa, orang yang diberi amanat rakyat justru memberi peluang kepada orang lain. Untuk lebih makmur, lebih kaya. sekarang ini ada kata pribumi aja dilaporkan Allahu akbar padahal yang mengatakan pribumi itu juga keturunan loh kan berarti pribumi bukan soal etnis bukan soal ras tapi soal peran kemerdekaan peran perjuangan peran kebangsaan perang patriotisme yang tersinggung itu berarti merekalah yang ada masalah keturunan-keturunan Apapun keturunan Arab, Cina, India, nggak usah tersinggung. Penjelasan kalau memang punya peran kemerdekaan, peran perjuangan, peran patriotisme di NKRI ini ya pribumi. Tapi baru sekarang-sekarang aja memang berani melaporkan, berani memperkarakan dulu-dulu nggak? Hau menteri aja pakai kata pribumi, presiden kata pakai kata pribumi. Sesudah ada larangan tahun. 99 itu atau 98 itu akhir 98. Tapi larangan itu kepres atau presiden. Tapi baiklah. Baiklah andai katapun itu di hindari mungkin lebih baik. Tetapi ada maksud tertentu bagaimana 70 tahun dikuoptasi gak iso sugih. Sing sugih ya kudu rono. repot kan penjelan lihatlah penjelan baca gelora kemasyarakatan ini kaum muslimin rohamakumullah oleh karena itu saya ngajak solusinya masalah ini tidak usah tinggi-tinggi tidak -tinggi, usah muluk-muluk terlalu berat itu untuk umat niatkan dalam semua aktivitas untuk ibadah itu solusinya niatkan semua aktivitas penjelingan ibadah maksud saya adalah kalau penyalan mau belanja niati ibadah ini niat ibadah nggak mungkin belanjanya asal tem ke tempat mungkin mesti mikir iki sopo sing tak untung nih kalau penal mau mengadakan kegiatan niati ibadah supaya tidak berkongsi berkolaborasi dan dikooptasi oleh pihak-pihak yang punya uang. Memang umat Islam kalau ada angka triliun itu masih sangat silau. Sementara ada yang ratusan triliun itu nyantai saja ada. Karena utang nek enggak iso melayu. Lah kita melayu ke mana? Kita lari mau lari ke mana? Wong kita di sini. Mulai enggak utang. sebentar enggak bisa nyaur penjara tenan. Kalau ada kelompok tertentu kalau utang kalau enggak bisa nyaur kan lari triliunan itu sudah. Kaum muslimin sekali lagi saya menghimbau. Ini sekarang saya sedang berusaha keliling Indonesia menggerakkan para imam masjid untuk menyampaikan hal yang sama. Kita ajak umat Islam beribadah mau belanja beribadah, mau mengadakan kegiatan ekonomi beribadah, mau menyimpan uang ibadah, mau transfer ibadah, naik pes ibadah, ibadah itu melakukan sesuatu karena ingin mendapat ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala hanya ridho kalau kita berada di jalannya, tidak mungkin kita belajar di jalan di luar jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah lalu ridho, tidak mungkin. penjelian muka-muka bisa memahami kata-kata saya karena memang kata-kata ini sangat terbatas untuk diekspresikan secara leluasa. Yang nginceng banyak, yang nguntit banyak, sehingga saya menyadari betul bahwa masalah-masalah demikian memang kita harus sangat hati-hati di era yang sekarang ini kayak begini ini. Sekali kaum oh, muslimin insya Allah ke depan di dekat-dekat masjid Masjid-masjid besar akan ada di bawah ini juga ada kooperasi. Tolonglah silahkan besarkan kooperasi ini bersama-sama. Penyanyi kalau pulang dari masjid ini silahkan turun lantai bawah lengkap. Oh ya katakan kalau melengkap banget, belum sih tapi besarkan bersama-sama. Ayo kita besarkan bersama-sama. asal penyanyi mau belanja ke sini oh yes itu ibadah dan hasilnya kooperasi bukan untuk perorangan kok untuk kebersamaan dan untuk pemakmuran masjid ini kok dan. jumlah di Indonesia ini masjid sekitar 1 juta. Imamnya sekitar 4 juta. Jamaahnya ya terserah. Yang imam ini yang akan saya pompa, saya motivasi, saya dorong bagaimana supaya menggelorakan ekonomi umat. Ekonomi syariah. Harus kita mulai. Sekarang Jangan tunda lagi Dan sekali lagi penjelasan kalau pulang dari masjid Mau belanja Belanjalah Jujur Jujur Saya tadi mau berangkat ke sini Mau belanja Sesuatu yang sangat penting bagi saya Sebenarnya itu pasti ada di Suatu tempat itu Baik saya coba-coba Saya lewati Saya turun ke sini Alhamdulillah dapat Harga berapapun bagi saya Kelebihannya Niat setekawis Lebih baik Mahal di sini Daripada murah di luar Padahal tidak, hakikatnya tidak. Saya sudah bicara banyak dengan para pendiri koperasi itu, ternyata kita juga bisa kok membuat harga yang kompetitif. Sekali lagi, penjelengan kalau belanja, tolong mikir belanja ibadah. Aku luka Innahu الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه بعد فيعبد الله الله فقد قال سبحانه وتعالى وهو ساق القائلين الله الرحمن Ya ayyuhallazina wa qul sadida yuslih lakum a'malakum wa may yut'illah Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaknya kalian selalu berkata jujur karena dengan demikian Allah akan memudahkan kalian berbuat baik mengampuni dosa-dosa kalian dan siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya maka pastilah akan mendapatkan keberuntungan yang sangat besar Al-Ahzab ayat 70-71 kaum muslimin rahimahumullah di khutbah kedua ini saya selalu menghimbau tolong Jumat yang akan datang jangan telat lagi hari ini adalah terakhir telat Jumatan sudah berulang kali saya sampaikan dan sudah saya pertanggungjawabkan saya tulis di buku fikir kontemporer 3 bahwa siapa yang jumatan tidak mendapatkan khotbah dua maka dia sah jumatannya tapi wajib salat zuhur salat 4 rakaat. Saya pakai qaul qadimnya Imam Syafi'i untuk memotivasi supaya yang tidak telat lagi. Tadi saya naik tadi baru sepertiga. Berarti banyak yang telat kan. Malulah kepada Allah SWT taala. Nasihat yang nyampe ke kita itu kan hanya khotbah tuh. Wong pengajian kadang-kadang juga ramai. TV ada acara pengajian juga di dipindah ya inilah penjelitian terpaksa datang, mohon maaf terpaksa mendengarkan, mohon maaf juga maka jangan telak lagi telat Jum'atan tidak dapat khutbah dua, dua khutbah maka solat Jum'at selesaikan, selesai solat Jum'at, solat zuhur empat rakaat karena khutbah tani yakum Dua khutbah ini menurut kesepakatan para ulama, dua khutbah ini menduduki dua rakaatnya zuhur. Tidak telat tapi di waktu khutbah tidur sama. tidak dapat khutbah dua juga, dapat dua khutbah. Selesaikan Jumatan tapi wajib salat zuhur rakaat. Tidak telat, tidak tidur tapi waktu khutbah berkhutbah hapean. sekarang tren itu mau HP pembuayaan itu ya gak gak iso ndak bisa mendengarkan Konsen kehut pada mungkin karena Allah semata di awal azab menyatakan ndak Allah Allah semata ndak mungkin menciptakan dua hati dalam satu dada jadi ayo kita bangkitkan kesadaran untuk bagaimana kita tidak lagi telat jumatan jumatan itu jamnya jelas harinya jelas Kenapa kok masih telat? Berarti manajemen waktu kita yang salah kan? Inna Allahu Malakatul Wasalam Nabiyyah Yawlati Nama Nuselu Ali Wasallim Taslima Allahumma Sallallahu Alaihi Wasallam Kamilah Sallatul An Nabiyyi Alaihi Wasallim Wa Barik Alaihi Wasallam Kamilah Barutul An Nabiyyi Alaihi Wasallim Fil Alaminain Majid Allah Mafiril Mu'minin Al Mu'minat Al Muslimat Al Hiyayim Al Ma'alimat Rubba Dunya Hasana Wa Fi Al Akhirat Wa Kina'adah Bannar Wa Kina'adah Bannar وقين هذا بنار وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين عباد الله ان الله يأمر بالعدل والاسلام وايثار القربى وينهى عن